Yang berikut ini saudaraku semuanya Seng Cantik Are'e Sama sokok kota Dingin Malang Jawa Timur Cantik Are yang bakal berikan sesuatu hal yang terbaik buat anda semuanya Seng Biso sih, Seng Biso sih Ada Trista Record Party Jawa Tengah juga ada dengan SKM Mania Bantura semuanya Yo Barang-barang kita antarkan satu artis sing, cantik cerita sec luar biasa siapa dia kalau bukan Jihau Audi Kubota washo so semuanya bareng-bareng kubota nya sih